Dalam ibadah tingkatan alhamdulillah, wassalam, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Dalam ibadah tingkatan tertinggi adalah alihsan yaitu kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Bagaimana alihsan yang benar? Karena setiap kita membuat diri kita seolah-olah melihat Allah maka akan langsung terbayang dan Allah bukan ke itu terlarang. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang terlarang. Apalagi tingkatan tertinggi kemudian ternyata terlarang. Ini keliru dalam anggap. Maksudnya kita seolah-olah kita melihat Allah itu kita merasakan Berhadapan dengan Zat yang maha Sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya Yang menjadikan kita Ibadah tersebut Dan tersebut benar-benar Tunduk kepada Allah karena takut Karena cinta, karena malu Kepadanya, karena merasakan diri kita kurang dihadapannya Jadi ini adalah Menghadirkan hati, makanya saya katakan Semua ini kita capai Kalau kita benar-benar telah mendalami dan merenungkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah ketika kita membaca Al-Qur'an dan merenungkan kandungan maknanya. Itu yang dimaksud dengan tingkatan ihsan. Sebagaimana di mukadimah tadi pagi bahwa menuntut ilmu itu suatu nikmat yang besar. Bagaimana nasihat ustaz, kita mendatangi majelis ilmu yang di situ ada fitnah tahzir. Ini bukan namanya ilmu. Ini namanya syubhat Yang disampaikan dalam Tahdir orang-orang yang seperti ini Bukan ilmu tapi syubhat Yang sudah katakan Bahwa mereka-mereka yang Menyebabkan dirinya Atau kita kenal sebagai ahli tahdir Sumber pengambilan ilmu Dari guru mereka kita ketahui Karena Karena Guru yang paling senior yang mengajarkan ilmu sunnah yang menyebarkan sunnah di Yaman adalah Syekh Mubil Rahimahullah Ta'ala yang menuntut ilmu di Madinah sampai selesai S2. Sampai sekarang guru-guru beliau masih ada. Yang paling utama adalah Syekh Abdul Musil al Abbad masih ada gurunya. Gurunya tidak mengajarkan demikian. Terbukti kita dan teman-teman yang belajar di sana 10 tahun dan lebih 10 tahun tidak mendapati. Mendapati cara-cara seperti itu. Saya bertemu dengan beberapa ikhwan yang dari Yaman yang pernah belajar di Syekh Mukhlir rahimahullah Taala. Mereka menjelaskan Syekh Mukhlir tidak seperti itu. Maka anehnya sekarang dari mana mereka dapatkan pemahaman seperti itu? Apakah mungkin dipungut di barang pasir? Karena tidak mungkin mereka dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau di tengah jalan? Yang jelas itu tidak dikenal dari para ulama Alusunan. Kalau mau dapatkan bukti lihat buta kasetnya Syekh Al-Bani, cerama beliau masih terekam sampai sekarang Syekh Bin Faf, Syekh Ufaimin, Syekh Saleh Fauzar Tidak ada satupun yang mirip dengan mereka Apalagi sama, mirip saja tidak, apalagi sama Masih ada buktinya sampai sekarang Maka itu jelas-jelas menyimpang dari manhaj sunnah Dan itu termasuk tahdir yang mereka lakukan Yang model seperti ini adalah termasuk bid'ah dalam agama Termasuk bid'ah dalam agama Karena tidak kita kenal dari para ulama Ahlu sunnah wal jemaah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka Dan kepada kita semua Kalau saya sedang bersama ustaz Mendengarkan pengajian atau nasihat Saya sangat betul akan Beribadah beramal sesuai apa yang dipahami tersebut Tapi manakala saya jauh bekerja capek bekerja seolah-olah saya lupa dengan amal iman dan kadang-kadang merenangkan amal-amal yang sunnah bagaimana sekarang kita. Ya kita semua mengalami kekurangan dalam ibadah. Makanya kita saling menasehati, saling bertemu untuk memperbaiki diri. Kita menyadari. Seperti yang saya katakan tadi, karena keimanan kita lemah. Kecintaan kita, kita kepada Allah lemah, sehingga perasaan ini muncul. Saya katakan tadi, kalau kita merasakan sesuatu itu indah dan nikmat. Dalam kondisi apapun kita akan mengejarnya. Contohnya saat ini. Kalau ada orang yang menawarkan kepada kita untuk memberikan kita harta. Kita ngantuk pun kita akan datang mencari. Capek pun kita berdiri untuk mengejarnya. Kenapa? Karena kita rasakan itu yang paling dikejar hati kita karena syuhad dan tipu daya syaitan. Tapi kenapa ibadah yang seharusnya lebih nikmat dan lebih tinggi kedudukannya tidak kita rasakan seperti itu? Karena... Iman kita Yang terhalang Yang belum sembuh Hati kita yang berpenyakit Iblukaya membuat rumpamaan seperti ini Kalau orang sehat kondisi Kondisi tubuhnya fit Ditawarkan padanya makanan yang enak Dia akan menikmatinya dan menyantapnya Tapi coba bawa makanan Ke pasien-pasien di rumah sakit Apakah mereka semangat makan atau tidak? Jawabannya apa? Tidak semangat kan? Masalahnya di mana? Makanannya atau orangnya? Masalahnya orangnya karena lagi sakit. Orang sakit tidak bisa menikmati sesuatu sebagaimana mestinya. Begitu pula Islam, ibadah kepada Allah itu indah. Kenikmatan hati yang paling dikejar oleh hati manusia. Tapi kalau hatinya sakit, ya dia terhalang tidak bisa merasakan Kenyamanan tersebut sebagaimana mestinya. Makanya menyembuhkan penyakit hati ini merupakan sebab utama untuk bisa merasakan nikmat ibadah dan selalu semangat mengerjakannya. <tuh> Ada pendapat bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah bukan karena amalnya. Mohon penjelasannya. Ini bukan pendapat. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban akidah al-sunnah wal-jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis saya, riwayat "Imam Muslim, lain-lain juaah bi-amalihi, tidak ada seorang pun yang selamat di antara kamu dengan amalnya dalam riwayat lain, tidak ada seorang pun di antara kami yang masuk surga dengan amalnya semata-mata." Maka bertanya para sahabat Wala anta ya Rasulullah Tidak juga kamu wahai Rasulullah Maka beliau bersabda Wala anta Iya tidak juga saya Illa ayyata dari Allah Biarahmatin minhu wa fadl Akarnatabi Allah subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmat Dan karunianya Maksudnya apa Ini jangan disalahpaham Dalam ayat-ayat Al-Quran Disebutkan Sorga itu jaza ambimakalu yang malur Balasan dari apa yang mereka kerjakan Yang mereka amalkan di dunia Ayat ini mengatakan sorga sebagai balasan dari amal Hadis tadi mengatakan tidak ada yang masuk sorga karena amalnya Makanya harus kita belajar Supaya kita paham Yang dimaksud dengan Tidak ada yang masuk sorga dengan amalnya Artinya kalau diganti jadikan Amal itu sebagai pengganti surga tidak Tapi amal itu adalah sebab Untuk mendapatkan Rahmat Allah yang dengan rahmat Allah ini Kita melalui sorga Atau bisa memahami makna sebab akibat Kalau orang mengatakan Dengan sebab Belajar, rajin belajar Orang menjadi pintar Berarti Tidak mungkin dia pintar kalau dia tidak rajin belajar tapi apakah setiap orang rajin belajar menjadi pintar? Ada yang tidak pintar Karena memang pemahamannya kurang Orang kalau ingin mendapatkan rezeki Hendaknya dia berusaha Bekerja Kalau dia tidak bekerja, tidak berusaha Tidak akan dapat rezeki Karena itu sebab yang Allah jadikan Tapi apakah setiap orang yang bekerja mendapatkan rezeki Ada yang berdagang berhari hari tidak laku-laku Ini hubungannya sebab akibat Maksudnya Amal merupakan sebab untuk masuk sorga, tapi bukan penentu. Karena kita beramal, kalau amalnya baik itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Amalnya ikhlas, sebab rahmat Allah. Amal disertai cinta, takut, dan berharap mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang menjadikan kita masuk ke dalam sorga. Itu maknanya. Mohon penjelasan tentang hadis wali yang mana banyak disalahartikan seolah-olah wujud. Ini pengertian yang yang sesat. Tidak ada ulama yang mengartikan demikian. Karena disebutkan dalam hadis wali ini ada hamba dan ada rok. Allah mengatakan wa matapor robailee ya akdin tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Seandainya wujud mestinya yang dikatakan tidaklah hamba menekankan diri kepadanya karena sama-sama Allah. Jadi hadis ini menunjukkan ada hamba ada rob, berarti terpisah. Weda terwujud, kini itu semuanya bersatu. Maka keyakinan ini adalah keyakinan kufur, lebih kufur dari keyakinan yang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka punya keyakinan yang kalaupun mereka meyakini seperti orang-orang Nasrani Trinitas itu mereka mengatakan bersatu dengan Allah adalah tiga menjadi satu. Yaitu Nabi Isa, Malaikat Jibril, dan Allah. Mereka batasi pada makhluk-makhluk yang mulia. Tapi weda kewujud pemahaman ekstrim orang-orang Tasawuf, itu semua makhluk. Naudzubillah ibn Darih, sampai pun anjing, sampai pun kotoran-kotoran. Yang hina. Maka mereka lebih kufur, kayaknya lebih kufur daripada keyakinannya orang-orang Yahudi dan Rasulullah, Naudzubillah ibn Darih. Dalam Asma'ul Husna yang terdapat Pada sampul Al-Quran Kerana Indonesia mau disebutkan Asma'ul Husna yang tidak sahih <tuh> Itu semua penyebutannya Dalam hadis yang tidak sahih <tuh> Dan banyak contoh-contoh Asma'ul Husna yang tidak benar Seperti nama Allah Al-Muntagim Apa arti Al-Muntagim? Maha membalas dendam, ini tidak benar Dan tidak pantas dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya Memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran Kantaqaluna minhum Kami balas perbuatan mereka. Tapi ini bukan nama Allah karena Allah membalas tidak semua orang. Yang berhak mendapatkan balasannya itu yang melakukan perbuatan buruk memusuhi para nabi kemudian Allah berikan balasan kepadanya. Ini ada pemahaman tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh para ulama, kita harus menetapkannya dari sisi yang menunjukkan kesempurnaan. Seperti Allah memiliki sifat al-makar wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maksudnya tidak bisa kita menetapkan secara mutlak. Allah itu selalu menipu daya. Tidak bisa. Memperdaya. Allah memiliki sifat ini sebagai wujud kemahaperkasaannya. Yaitu dia membalas tipu daya musuh-musuhnya. Yang ingin mencelakakan para nabi dan para rasul. Ini sifat yang menunjukkan sempurnanya keperkasaan Allah SWT. Dengan mengenal nama dan sifat Allah akan memunculkan cinta dan takut. Tolong dijelaskan patok yang bagaimana hubungannya dengan cinta yang bagaimana? Iya, sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Kita semakin mengenal Allah itu Mahakuasa untuk menimpakan kecelakaan. Bahkan tidak ada yang bisa menimpakan kecelakaan kepada kita kecuali Allah. Hidayah, Allah bisa cabut dari diri Seorang hamba kapanpun dia kehendaki Apakah tidak takut kalau dicabut hidayah Menjadi kufur, menjadi tidak mengenal Islam Atau menjadi pelaku bid'ah bid'an Takut kita, makanya dengan ini Melahirkan kita, tunduk kepada Allah waktu beribadah kepadanya Ini sudah saya bahas tadi, dengan contoh yang Saya sudah jelaskan Mengapa asmaul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya 99, siapa yang mengatakan hanya 99 99 Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu dibatasi dengan 99 Tetapi tidak berarti nama Allah terbatas 99 Yang dikumpulkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Zuliaq wa ta'amin 99 itu dari Al-Quran 81 dan dari hadis 18 Menjadi 99 ada lagi sebagian nama-nama yang lain yang diperselisihkan. Makanya para ulama ketika mengumpulkan nama-nama tersebut dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran tidak bersandar kepada hadis do'i riwayatir midi yang mengumpulkan nama ini menjadi satu karena ini disepakati kelemahan hadis tersebut oleh semua ulama ahli hadis. Seperti kata Ibnu Taimiyah ya rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah perkara yang perlu kita pelajari dan kita lihat misalnya contohnya yang dikumpulkan oleh Syekh Uthibi dalam kitab Al-Quaidul Muthla Adapun Kalau ditanyakan mengapa Ya kerana memang Rasulullah SAW memeritakan Innalillahi tis'atan watis'inai Isman Mi'atun illa wahida Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1, itu hadis sahih Jadi nama Allah yang Allah Sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih terbatas Dalam bilangan ini tapi nama-nama yang lain yang Allah tidak beritakan kepada kita itu masih banyak dan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah doa beliau As'aluka bi kullis min huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalki au ista'tharta bihi fi ilfiul ghaib Indak Adik sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang Engkau namakan dirimu dengannya, dengan semua nama yang kamu miliki, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau yang kamu turunkan dalam kitabmu, atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang kamu khususkan bagi dirimu pada ilmu baik di sisiMu. Jadi ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh manusia berdasarkan hadis yang sahih ini. Adapun menggabungkannya, mengkompromikan maknanya dengan hadis yang menunjukkan 99 nama Allah. Ini Alhamdulillah tidak bertentangan. Kata para ulama seperti orang mengatakan Aku memiliki uang seratus satu juta Yang aku persiapkan untuk sedekah Apakah berarti uang Uangnya orang ini satu juta atau lebih? Keseluruhannya. Jawabannya lebih. Yang untuk sedekah Satu juta, tapi untuk keperluan lain Untuk beli ini, untuk beli itu Ada yang lain. Sama dengan makna hadis tadi Nama yang mengandung keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini Itulah yang berjumlah 99 Tapi ada nama-nama lain Yang Allah subhanahu wa ta'ala Khususkan tidak diketahui oleh manusia Yang ada di ilmu baik di sisi Bagaimana mempraktekan melihat Allah dalam sholat Bolehkah membayangkan senyum tawa dan lain-lain Tidak boleh ini semua dari syaitan Mempraktekkan melihat Allah itu seperti yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, ini yang akan menimbulkan rasa takut. Kedekatan kepada Allah itu menimbulkan rasa takut kepadanya. Rasa tenang ketika di dekatnya. Tidak bisa dibayangkan karena kita belum melakukan jalannya. Nah, yang prakteknya adalah seperti yang dilakukan, yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau... Bengkak-bengkak akhirnya tidak merasakan Capek dalam ibadat Demikian pula para sahabat Jadi ini tidak bisa dibayangkan Karena membayangkannya itu akan menjadikan Masuknya tipu daya syaitan Bahkan menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluk Makanya hal seperti ini Dipelajari, diikuti jalannya Agar kita bisa merasakan Keutamaan yang tinggi tersebut Bolehkah dalam salat membayangkan Surga dan neraka agar khusyuk dalam sholat antum membayangkan sesuatu tidak akan khusyuk. Sholat itu kita membaca. Kita membaca Al-Qur'an, kita membaca zikir, yang kita bayangkan atau kita renungkan adalah makna zikir. Kalau kita bayangkan surga dan neraka apa yang kita bayangkan? Kita bayangkan sungai, kita ingat sungai di pinggir rumah kita. Tidak khusyuk namanya. Jadi kita renungkan makna bacaan yang kita baca. Itulah makanya waktu kita baca misalnya Al-Qur'an Surat Al-Fatihah di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim kita renungkan Ar-Rahman itu Maha Penyayang wujud kasih sayang Allah seperti ini seperti ini seperti ini itu yang kita bayangkan itu namanya perenungan terhadap Al-Qur'an apalagi yang berhubungan dengan keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya bukan membayangkan perkara-perkara yang lain